Nah, kita lanjutkan kajian kita yaitu tentang pembagian Eropa. Ya, kalau kemarin kita ya, jadi pembagian Eropa kemarin kita telah membahas tentang pembagian Erop, yang pertama pembagian Erop itu dibagi menjadi berapa? 4 4, yang pertama? Rova, Nasov, Jar, dan Jazm hmm, ya gampang ya ini Erop 4 ini harus di luar kepala nanti maksudnya diluar, hafal, bener -bener hafal. di luar kepala hafal, bener-bener hafal luar kepala sampai gak hafal <tik> ya lihat nah saya akan jelaskan di sini. Halaman Tiga Tiga sembilan Coba untuk melihat Tiga sembilan Babu ma'rifati alamati Babu Babu ma'rifati alamati Aqsa mil-i'rab Di sini Gini aja. Saya langsungkan kan ya. Rafa. Yang pertama itu adalah Rafa, ya. Nah, sekarang Rafa ini dibagi menjadi 4. Rafa menjadi 4 dibagi menjadi 4. Bamma Wow Nun. Domma asal daripada Rafa ya ini, Bamma nih. Ya. Nah, Bamma ini Ya. Menjadi alamatnya rafa dhammah menjadi alamatnya rafa dibagi menjadi 4. Ya. Itu yaitu ismul mufrad جمع التكسير جمع المؤنث السالم جمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع والفعل المضارع Wah, antum tulis kayak gini buat sketsa kayak gini mantap nanti dihafalin. Hmm. Sebelum saya baca ini saya jelaskan kayak gini biar lebih mudah. Nah. Jangan banyak banyak, ini aja dulu. Yang penting di. Nah. Nah. Noh, lihat ya, antum lihat, Rofa. Rofa menjadi ya, Rofa itu memiliki empat tanda. Yang pertama adalah boma, kedua adalah wawu, yang ketiga adalah alif, dan yang keempat adalah nun. Boma menjadi alamatnya Rofa itu dibagi menjadi empat bagian, ya. Rofa itu domah itu kapan ya Rofa itu paham nggak? Kapan Rofa itu ditandai dengan domah gitu loh? Yaitu ketika ismul mufrad isim mufrad ini artinya isim yang menunjukkan arti satu mufradnya satu ya. Kemudian yang kedua adalah jamu taksir. Ya. Jamu taksir itu adalah ma dalla ala aktsara min ithnaini ya ma dalla ala aktsara min ithnaini au itsnaini ma taghayyiri min sighati mufradihi ya yaitu sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua dengan berubahnya dari mufrad dengan perubahan dari mufrad, ya jamaknya. Tapi dia berubah dari mufrad. Contohnya masjidun menjadi masajidun. Masjidun. Contohnya rojulun, jamaknya apa? Rijalun. Terus, tullah ya, polibun tullah bun. Jadi maksudnya yang tidak beraturan maksudnya? Ya. Ya, ini yang tidak beraturan benar, tidak beraturan. Di sana ada jamaah yang beraturan dan jamaah yang tidak beraturan. Beraturan. Terus nih ingat jadi. Ingat, ingat ha ini istilah yang bagus tuh kayak belajar bahasa Inggris dulu ini vop yang ini ya nggak tahu tuh ya apa itu masa masih ini dulu ya paham ya nah itu jamat jamu tafsir jamak yang berubah dari asal mufrotnya tapi masa makanya itu jamak yang tidak beraturan dibilang jamak yang tidak beraturan. Walaupun memang jamak di sini, jamak taksir ini ada ada ininya kaidahnya. Masjidun masajid itu. bisa disamakan dengan ini tuh enggak bisa, ada kaidahnya. Ada masajid mafailu ininya. Itu tapi serotnya itu atau wazannya itu atau kaidahnya itu itu buatan dari ini uh, memang Dibuat oleh para ulama, tapi tidak beraturan. Kalau yang beraturan nanti di sini wabu, nah, alimun alimuna, ada wabunya nanti, nah itu, nah. solihun solihuna, nah. muslim muslimuna, nggak ada tapi jama taksirnya muslim, adanya jama muzakar salim nanti, itu ya. Nah sekarang jama mau salim. Jamak muannats salim nanti kita juga akan baca di situ ya. Jamak muannats salim. Jamak yang ditambahi alif dengan ta. Yang muannats. Contohnya muslimun menjadi muslimatun. Nah, muslimatun. muslimatun. Ini contohnya a uh, masajidun Terus ini ismu frot zaitun, gampang kan? Nah, ini harus domah semua, ini domah semua nih. Nanti itu pembahasannya nanti, insyaallah Taala. Tapi nanti sesuai di sini, nanti saya akan tetapkan contohnya saya akan tetapkan. Contoh yang di sini itu yang harus dihafalkan. Nah sekarang fi'lul mudare, ayo contohnya apa? Fiil mudare yadribu sudah guma terakhirnya fil mudhari' yang mu'tal akhir ya yang sahih akhir aladhi lam yatasil bi akhirih yang akhirnya itu tidak dijumpai dengan harful illah contohnya ya yadribu yaqdu ya'lamu yas'alu itu semuanya ya fi halatirraf dalam keadaan rofa ya dalam keadaan rofa yang ditandai dengan domah. Nah, sekarang kapankah ya rofa itu ditandai dengan domah? Kapan ya ada? Kapan setiap rofa itu ditandai dengan domah? Ketika, ketika dia itu berupa isimufrot, ketika berupa isimufrot, jamak taksir, jamma anasalim dan fil muborok dan itu harus tahu bahwasanya sekarang yang paling yang harus diketahui adalah fa'il atau muktadda' khubar satu dua, dua aja ya, fa'il itu yang dirofakkan itu mesti fa'il fa'il itu mesti rofak fa'il itu, kalau ada isim mesti ada fa'il ada fi'il afwan, kalau ada fi'il mesti ada fa'il kalau ada yang, a -a, kalau ada pekerjaan mesti ada yang mengerjakan nah pekerjaan itu disebut dengan fi'il yang mengerjakan itu disebut dengan fa'il, contohnya fa'il ini yang dibahas fa'il aja, jangan ke fi'il <laughs> fi'ilnya kecuali fi'ilnya fi'il motor ya itu dibahas, yang domah ini fa'il aja, contohnya yes gak apa-apa, dua-duanya biar rofa <laughs> ya ya Zaidun. Ya dribu Zaidun. Nah. Gampang kan? Pemah semua. Yadribu ini fi'il apa fa'il? Ah ini fi'il apa isim? Fi'il. Setiap fi'il mesti ada fa'ilnya. Ya. Setiap fi'il ini fi'il apa? F nah, makanya saya bilang fi'il sama isim itu penting sekali. Kalau enggak hafal, puskilah. Eh ya, fiil ini ada fiil mudhari. Setiap fiil mudhari mesti ada fa'ilnya. Setiap pekerjaan mesti ada orangnya atau pelakunya. Lah pelakunya itu siapa? Ini Zaidun. Yadribu sedang memukul. Siapa yang sedang memukul? Zaid. Gampang nah. Nah Zaid ini inilah yang dinamakan dengan fa'il. Pelakunya ini Zaid. Maka Z ini disebut dengan isim mufrod harus ditandai dengan ini kalau cuma sekali pertemuan nggak bisa loh, jangan antum terus waduh sinyal bulat itu muter kayak gitu gimana mau harus antum ini makanya na jadi sanksi nih yang hadir nggak hadir ya udah jadi nanti rekaman ya semoga aja nanti mereka mendengar rekaman ini tapi rekaman ya semoga aja bermanfaat ya. makanya saya harapkan antum khususnya ketika saya bahas tentang ini ekrob kalau tidak ada usur jangan <tuh> nah sekarang yang kedua masaji itu atau rijalun rijalun aja yang gampang yang kedua Ya dribu ini fi, ini fi'il mudhari' jelas karena sahih akhirnya tidak berupa harful illah. Nah, yang dari saya id paham enggak insyaallah? Insyaallah dikit-dikit paham ya. Insyaallah paham? Insya insya <laughs> ya. <laughs> jam utaksir sekarang ya. Jam utaksir ini contohnya apa tadi? rijalun. Asalnya dari mufradnya apa? rajulun kalau ya dari siapa rojulun rojulun ya nah kalau mufrotnya ini gak ada ini jamak taksirnya zaid ini gak ada adanya jam' uh, jamul mudzakkaris salim jamak mudzakkar salim nanti mudzakar tuh laki-laki salim tuh yang selamat gitu ya nah sekarang yang jamak taksir Sir ya, jamak yang berubah dari asal mufradnya, contohnya rojilun menjadi rijalun, jaah, pula uh, pun bisa atau rijalun, uh, rijalun. Asalnya apa rijalun? Uh, kenapa rijalun? Karena dia itu adalah fa'il dari jaah. Nah ja, ini isim muttafiil. Ya, fiil, fiil apa? -madi. Fiil madhi. Fiil madhi, ya. Fiil mudhari'nya apa? Yajiu. Nah, ternyata susah ya kalau sudah kalau isim fiil segampang oh, ini ya, yajiu, ya. Ya. Di mana? Rata-rata fiil mudorek mesti diawali dengannya Fi'l-Muhtorek itu diawali dengan 4 Apa aja? Alif Ya dan Tak Itu Fi'l-Muhtorek, ada 3 afwan Alif, Ya, Tak Itu Fi'l-Muhtorek, mesti diawali 3 perkara itu 3 huruf itu Alif, Ya, Tak Kalau Ya menunjukkan dia Dia laki-laki Kalau Tak Engkau ya, Engkau laki-laki dan dia perempuan Kalau Alif, aku, saya, terus nun lagi, nun, perhatikan, nah nun kami, empat empat, ya, di ini kan dengan anai alif nun ya ta, itu uh, hurufnya ilmu bahasa Arab, alif nun ya ta, paham ya, Insyaallah tuh paham ya, antum ikutin aja ini terus nanti saya setiap pertemuan. Ini saya tandain ya, bomah menjadi alamatnya Rofak dibagi menjadi berapa tempat nah, di apa saja? Simufrot, coba tasir jamonasanin film borak saya akhir itu semua nanti sampai 4 ini, jadi sampai benar-benar hafal. Nah, karena ini nanti yang dipraktekkan nanti ketika kita kajian kita tahu ini, sholawatulah. Ta nah, jamul mu'annasis salim, ya, jamul mu'annasis salim muslimatun. Ja'at, ja'at, tidak boleh ja'at ah. Karena apa? Failnya berupa perempuan Kalau perempuan harus ada taknya Ja'at, eh sudah pokoknya itu antum ini aja. Ini untuk permisalan aja. belum Kita belum praktek Ini untuk permisalan aja. Contohnya ja'at muslimatun Kalau antum bahas ini, ini lebih rumit. Saya malah takut antum nggak paham. Benar, ya. Ini malah lebih dalam ininya. Yaat muslimatun, gampang kan? Ya, muslimatun. Sekarang film borak, gampang ya beribu. Nah ini selesai damma ya tubu ya'lamu ya terus ya fa'alu ya'alu fa terus ya tubu nah, terakhir dhamma semuanya jadi semua fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berubah huruf ilat Tahu huruf ilat apa saja Huh? Alif, wawu, dan ya Ayu uh, Harful matobi itu huruf matobi itu Huruf ilat itu Alif, wawu, dan ya uh, Itu huruf ilat Kalau so, tidak berubah huruf ilat Akhirnya Contohnya huruf ilat apa? Yahsha. Yahsha. Yahsha. Ini harful ilat Tidak ada domahnya Padahal si ilmu tore Haa? Huh? gak ada rumahnya karena dia itu huruf yang akhirnya berapa? huruf? ilat hmm. makanya, antum semakin tambah belajar bahasa Arab terus tambah nahwu itu ibarat suami istri yang tidur di kamar cepet jadi, beranak ya benar beranak apa? dengan ilmu ilmu syari' i. tapi kalau bahasa Arab gak Ya, bahasa Arab tidak digandengin dengan nahwu, dia menerjemahkannya salah, bisa salah. Tapi kalau dibarengin dengan nahwu, bahasa Arab dibarengin dengan nahwu Muntas Ya, barengin dengan nahwu. Saya ini Ustaz Ifnan ngajarin itu bagus. Ya, ngajarin bahasa Arab tuh harus terus sih. Nyantol, nyantolnya dikit-dikit juga nyantol lama-lama. Jadi paham ya? Sekarang sebelum mufrad isim yang menunjukkan arti satu. Ya, tanda satu kursiun. Ya. Ya. Hamala eh uh, hamala Muhammadun kursiyan. Hamala berarti mutaaddi. Harus ada ininya, maf'ulnya. <tik> yang Anda paham ini? Empat ini oh. paham? Jadi domma Ya rumah menjadi alamatnya Rofak itu dibagi menjadi empat tempat atau empat apa itu cara ngomongnya empat rumah فَأَمَّذْضْمَتُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْرَّفْعِ fi ثلاثةِ مَوَالِئَةٍ di tiga tempat في أربعةِ مَوَالِئَةٍ di empat tempat apa itu ismil mufradi wa jam'at tsarih wa jam'ul muannats salim huwa fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi Saya sampai hafal. Kenapa? Matan Bu saya hafal dari kecil. Belum hafal, belum paham. Saya pahamnya itu ketika kelas satu aliyah. Saya belajarnya dari Karena apa? Cuman ngafalin aja, hafal-hafal-hafal-hafal, enggak enggak paham. Pahamnya itu baru ketika satu aliyah. Satu aliyah baru paham. Kalau sudah jurumiyah, juriyane ini, ini pelajari. Nanti menginjak ke atas itu cuma nambah-nambah aja. Oh, itu. Nambah aja. Bleng, bleng, bleng gitu. Grammar. Ya. Nah, seperti gitu. Ya, gitu. <tuh> ya, gramer nih ya. Gramernya. <gitu. tuh> ya. Sudah paham, dong? Nah, sekarang kita baca. Kita baca. Babu Halaman 39 Halaman 39 Babu Babu kan orang India ini <laughs> Babu Babu, Babu ma'rifati alamati Aqsa mil i'rabi Dari awal sampai akhir ini muduf sama muduf ilaih Satu dua tiga empat lima lima Alamat. Babu ba Ma'rifati alamat. Aqsa mil Asrah semua. Mudaf sama mudaf ilem. Mudafinya. Kala ya. bab mengetahui Ma'rifat itu mengetahui alamat. Tanda-tanda alamat itu jama' apa itu? alamat jama' apa? Ah. alamat jama' apa itu? jama' mu'anad salim alamat itu as asalnya dari kalimat ini alamatun mu'anad ah. salim mesti awalnya itu perempuan nah muslimatun awalnya apa? muslimatun ah, ada takmar hutonya An ha ha. tambah ya alif aja tambah ta, ha. selesai dan antum harus sadar antum ini belajar di sini, antum sungguh-sungguhnya itu apa antum ini bukan belajar di pondok pesantren kalau antum ya ketika faham itu agak lambat ya wajar wong ini ada sadonnya, terus ada wajar itu sip malam sip siang, siang. itu harus sadar antum sore juga ini saya juga akan menyadari, cuman itu Insya Allah bisa diraih. Banyak kok orang Indonesia itu saya tahu kok, mereka juga kerja malah macet bayangin saja. Mereka tapi masih semangat, mereka tuh belajar juga. Nah, ini dan mereka tuh kalau antum tahu, belajar mereka tuh apa naja? Mereka tuh harus mengeluarkan uang, tenaga, mengeluarkan. Masya Allah, antum bayangin masuk semangat mereka nare orang, nah cari ustad, wah ini ustad yang just, masya allah, ini makanya yang sungguh-sungguh, ya, kawan, ya sungguh-sungguh antum, datang aja, dan si allah taala akan tahu sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. ya, nah, dari itu, ya, kawan, antum harus benar-benar, sungguh-sungguh juga ini, ini yang yang lain juga ini, mana nih pak zamzam terus, oh, lagi umroh lagi. Ah, Pak Zamzam, -zam. Pak Zamzam -zam, dua kali umrohnya ya Pak Zamzamzam Pak dua kali yang bulan Februari sama saya bareng sama saya dia bawa mobil ya semoga aja seperti itu terus apa lagi, pokok oh, yuk, pok, yuk. Masuk masuk masuk ya. ya Allah ya Allah, nah itu masalahnya yang racin-racin masuk malam nih ya. udah Ya. Nah Insya Ta'ala dan saya Benar Ikhwan Saya jelaskan lagi kepada Antum Antum kalau memang Pengen ketinggalan seperti ini benar-benar Pengen paham kapan saja Antum datang Saya pengen ini Apalagi ini khusus masalah Eh Arab saya tekankan bener, Eh Arab ini harus hadir kalau bisa Ini kunci daripada ilmu Eh Arab ini Eh Arab empat aja itu empat itu kunci nahwu itu ya ya roban empat itu kunci ilmu nahwu. Nah, prof anasab tapi bagi-baginya itu yang panjang <laughs> ya. <laughs> Dibagi-baginya yang panjang gitu. Nah, uh, ya. Sekarang berikutnya ya. Jadi babu ma'rifati. Kalau ma'rifati berarti jama' muannas salimnya gimana? Ma'rifatun. Ma nah, harus panjang pendeknya harus bener Jangan ma'rifatun Ma'rifatun Ya itu bisa Ma'rifatun Aksam Ini jamaah apa ini? Aksam, jamaah apa? Taksir Aksam, kerana apa? Dirubah dari? Dari mufradnya, mufradnya apa? Gismun Gismun qismun menjadi aksan. Oh, enggak itu pembagian. Pembagian. Nah. Al-i'rab ah, Al ya i'rab. Ya. Ini nanti tahu nih. Oh, ini mufradnya. Jamaknya ma'rifatun. Oh, ini alhamatun jamak muannats salim tinggal lihat aja ini jamak muannas berarti kok ini di kasrah berarti jamak muannas salim ketika Dijerkan itu ditandai dengan Kasroh nanti kalau sudah di bagian di jar jamak muannas salim oh ternyata di kasrah ya tahu ya nah, sekarang jamak muannas salim ini nanti kalau di uh, kalau jamak muannas salim kalau di rofa' apa bammah ini menjadi alama tuh Makanya alamatul irob. Alamatu karena itu mubtada aslinya, aslinya. Aslinya alamatul irob belum ada amil-amil yang masuk. Kalau ini sudah ada yang amil yang masuk berupa apa? Amil yang masuknya idhofah. Amilnya adalah amil idhofah. Karena mudhof dia menjadi mudhof ilaih. Uh -uh, harus dijar-kan. Bukan harus lazim dijar kan karena di sana ada tanda jar selain kasroh lagi ada ya, nah, ada ya juga ya itu juga tanda jar. Ini mungkin susah ditemukan nih, ya. mm -mm. nah, nanti insya Allah. Ya, <laughs> dibahas nanti insya Allah. Ya, ini sekarang yang dibahas ini aja. Mm -mm. Sekarang berikutnya kolah, kolah yang berbicara ini siapa? Sunnahji pengarang kitab Jurumiyah babu ma'rifati alamat al ilrab. Hmm. Bab ma'rifat mengetahui alamat tanda-tanda i'rab. Hmm. Bab untuk ya, bab ma'rifat atau untuk mengetab bab mengetahui tentang tanda-tanda i'rab. Li r-raf'i arba'a 'alamat. Tuh lihat 'alamat. Mufrad 'alamat apa? Mufradnya? 'alam 'alamatun ya. 'alamatun. Mufradnya. Siapa yang bisa mengartikan li Kenapa i? Karena ada lam ya lam. Ha. Ha. harus di majrurkan. Akhir Udah tahu kan satu ya lumayan nah, iya kalau ada li ada fi berarti kasroh enggak boleh fil masjid fil masjidu ah boleh itu kaidah bahasa Arab Arba'u alamatin adapun li rafi'i Arba'u Kok arba'u eh? dof. terus doftar sini menang, menangnya sudah. Enggak, oh, <laughs> ini ini belum antum paham ini. Ini eh. namanya ya. Uh, Khabar muqaddam kan? wa mubtada muakhar. <laughs> belum. <laughs> Nih tuh, tuh, tuh, tuh, tuh nanti ya. Arba'u ini ini ini jadi uh, mubtada. Arba'u alamatin muktadak ya harus dibaca rofa boma ya, itu rofi Ar abah arba'u alamatin li rofi li itu mem artinya memiliki bagi eh atau uh, Rafa' bagi rofa itu memiliki empat tanda ya, itulah rofa itu memiliki empat Tanda Memiliki empat tanda Walfa itu Memiliki empat tanda Yang pertama adalah Ab-bommatu Dommah Wal-wawu Waw Wal-alifu Wal-nunu hmm. Wanaunu itu salah itu, yang benar Wanunu. wanunu. <coughs> <Bismillahirrahmanirrahim>. <coughs> Aku lu siapa yang berkata? Saya berkata, Oh Sobi takut anna aqsama. Nah ini juga gitu. Anna ko aksama Karena ada anna. Ana amil nasab Nanti kalau kita belajar di nasab nanti di sana ada amil nasab. fansib uh, bi 'asyri wa walan wa kai. Kadza idan in suddirat itu di imritinya an ya. lan ya. kailamukai ya. lam juhud kalau sudah ada itu maka harus di ra uh, di nasabkan taqaddama anna aqsamal i'rabi arbaatun taqaddama itu fi'il apa <tuh> ah fi'il madhi taqaddama ya taqaddamu taqaddama dulu telah lalu heeh ha. taqaddama al-anna aqsamul i'rabi arbaatun hmm. arba arbaatun boleh arbaatan <coughs> wa hiya ar-rafu wan-nasbu wal-khafdu wal-jazmu wa wahidin Min hazihi al-arba'ati Min hazihi al-arba'ati Mawad'i'ah Ah, tidak salah Walikul mawad'i'un Ya benar Mawad'i'un Mawad'i'un Walikul wahidin Min hazihi al-arba'ati boleh Gak boleh'un Mawad'i'un boleh boleh'un Mawad'i'un domah saja takhtassu biha takhtassu biha wa alamatun tadullu alaiha wa alamatun tadullu wa alaiha wahiyya Arba'ah wahyia ini kalau arba'ah salah arba'ah arba'ah darul wahyia arba'ah syurga yang benar arba'ah syurga benar-benar ini agend maqduh arba'ah syurga alamatan arba'ah syurga alamatan karena agend maqduh tu yang di atas belas dua belas ya yang belasan itu ketika diidofahkan dimansubkan dinasubkan di baca fatha arba'an alamatan arba'un lil-raf'i wa khumsun lil-nasbi wa thalathun lil-khufdi wa thnatani lil-jazmi wa thnatani wa thnatani Lil Jazmi. Dah ini sampai sini aja. Takut sama ya. anak salmakar arbaah telah lalu, sudah berlalu. Ya. Tentang pembagian Erop, bahasanya pembagian Erop tiba menjadi empat, yaitu Rafah Nasab, Khofat dan Jazm. Walikul ibadin minhadil arbaah dan setiap dari empat ini, ya setiap dari salah satu dan setiap satu dari empat ini satu dari empat ini memiliki mawadhu bagian-bagian atau tempat-tempat takhtas -tempat. subha tempat-tempat yang khusus baginya bagi apa bagi arbaah ini bagi arbaah empat itu memiliki tempat khusus. Wahala matunta dulu alaiha dan tanda-tanda yang menunjukkan atasnya, ya, yang menunjukkan atas empat itu, itu rofa atau nasab atau cer atau jazem. Yaitu ada empat belas tanda. Empat untuk rofa. 5 untuk nasab, 3 untuk Jer atau Kofat 2 untuk Jazm, berarti dihitung aja kalau 14 4 tambah 5, 9 Tambah 3 12, tambah 2 14 Sudah, selesai Saya Mawadiu Mawadhi udham tempat-tempat dommah atau pembagian dommah, ya. di mana saja dommah itu, kapan saja, ya. kalau rofa itu dibommahkan, kapan saja, ketika ini. Qaul al musanifu, siapa yang berkata ini adalah aswan haji. Fathamad dommah tu, <tune> fatakuunu alamatan bil fi arba'ati mawadiah. Ya. Kenapa ini mudhof ilih kok tidak kasroh Si arba'ati ma ah. Ada yang tahu ingat Si, ya, si arba'ati oh. Ma wadi'ah wadi ah. Ini mudhof ilih dari arba'ati Ayo Ini adanya di nahwu Adanya di nahwu ini itu. Ini itu Tidak Tidak ini dijerkan sudah ini, dijerkan tapi yang kedua ada dua. Uh, dijerkan tuh uh, dijerkan tuh dengan uh, fathah. Hmm, dijerkan ya fathah. Fathah, iya. Enggak tidak kasroh jir, Ya. Jadi jar uh, itu ada memiliki tiga tanda. Kasroh ya, fathah nah ini kalau fatah ini kapan saja itu nanti ada kaidah kaidahnya ya arba'ati mawaldiya setiap jamak mudahkah ya tapi dia sudah sampai arba'ati sudah benar arba'ati Ma benar mawaldiya ini kenapa jamak taksir ah ini e, namanya jamak taksir mawaldiya ini jamak taksir nanti ketika dia di fatah itu kapan saja ya gitu ya saya aja ngantuk loh karena siang enggak tidur tadi. <gih calls> ya. Al-ismul mufrad yang pertama adalah ism mufrad, ya. Fa'amma ad-dhammatu, adapun dhamma, fa takunu menjadi alamatan li liraf'i, menjadi alamatnya rafa pada empat tempat, di empat tempat, di tem empat tempat. Yang pertama di ism mufrad. Contohnya ism mufrad tadi apa? Zaidun. Zaidun mufrad wa taksir dan jama' taksir wa jam' muannats salimi dan jama' muannats salim wal fi'l dan, mu dan fi'l fi mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu dan sesuatu itu dengan harful -il illah huruf illat contohnya musa, alif, ya dan uh, bukan yun, alif, alif dan ya. Harful ilat, alif dan ya, waw, waw bisa, waw. <tuh> Di sini aku lubammah. Ya, aku lubammah. Antum yang harus pahamin sekarang ini dhammah itu aja. Ya, kapan waktu, waktu, waktu, ya. ya. waktu uh, rofa itu ditandai dengan pemah? Ya, kapan itu ditandai pemah? Ketika dia itu diisi mufrad, kemudian jamaat Taksir kemudian jamaat asalim, Fi'il mudarek yang akhirnya atau Fi'il mudarek yang akhirnya tidak berubah huruf ilat. Huruf ilat itu ada tiga: ayu, alif ya wabu. ها يا <تصفيق> كده. كرر أقول الضمة هي العلامة الأصلية للرفق كما تقدم، ولهذا بدأ بها المصنف. أقول الضمة هي العلامة الأصلية للرفع كما تقدم، كما تقدم، ولهذا بدأ بها المصنف. المصنف، ولهذا بدأ بها المصنف. وهي Takunu alamatan, takunu alamatan. Jadi kan menjadi fail ini takunu ini menjadi failnya karena takunu. Ko tidak alamatun? Nah, ini juga nanti dibahas di nahu. Takunu alamatan ala rafil kalimati ala raf'il kalimati fi arba'atimawadih wahyata kunu alamatan yaitu menjadi alamatnya rafa' ya raf'il kalimah jadi rafa'nya kalimat suatu kalimat fi arba'ati arba'atimawadih di empat tempat yang pertama adalah di al-ismul mufrad. Hmm. Wal Muradu Bihi Huna. Wal Muradu Bihi Huna. Ma Leisa Musanna. Wal Muradu Bihi Huna yang dimaksud di sini Ma Leisa Musanna. Ma Leisa Musanna. Yang bukan Musanna. Yang bukan apa? Kedua. Kedua yang menunjukkan artim dua gitu. Walamajmu'an dan bukan jama. Wala mulhakon bihima dan tidak pula disamakan dengan keduanya dan tidak pula disamakan dengan keduanya disamakan dengan keduanya tidak dikategorikan muftana dan tidak pula jama wala minal asmaul khomsati dan juga bukan termasuk asmaul khomsah. Nah, sampai sudah belajar asmaul khomsah itu? Ahkon Ahukum ah amun abuka, abuka. abuka ahuka ahun hamun hamun wafu fu wa zu jaru kullu mufradan kullu mudafan mufradan mukabbaro nah gitu <tuh>, tuh ingat saya hafal tapi dulu saya enggak paham juga hafal aja lancar sekali awalnya enggak paham enggak paham syairnya kalau dihafalin enak itu, tajwid itu kenapa inget terus syair-syairnya hafal saya dari kecil tapi enggak paham. Watin biwunatin iya, watin biwunatin biyan mula idza kana bikinmatin katunyan sambiza ya. Fadirladza hamzin wa ain haa wal ain tsummal ghain tsummal khaa. Ah, qal itu dalilnya apa? Dalilnya itu bukan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dalilnya adalah nagoman. Ayo dalilnya apa? Dalilnya apa? Itu tajwid padet. Itu, itu enggak, enggak, enggak dan bagus tuh, luar biasa. <laughs> Tapi yang... yang ya? Apa? Joget. Heeh, nah, <laughs> <bapaknya. laughs> Ya nanya bapaknya gitu. Duh, itu di, di ini kan itu dilakukan itu. Nah, itu dilakukan cucak rawo gitu sih. Ya, udah biar enggak <tuh>. juga. Ngantuk, antu ngantuk saya juga sering ngantuk. Ya biar ya. sini saya kayaknya nggak perlu panjang-panjang. Ini nggak perlu panjang-panjang karena dia ya yang jelas ini. Ya di sini pembahasannya luar biasa. Ini kalau sudah matannya, matan jurumnya itu tahu semua baru nambah ini matan ini. ini sekarang matannya aja. nah Matan ini terlalu ilmu tingkat tinggi ini lain. Ya. terlalu ini terlalu dalam ini i'rab. Kita baru belajar i'rab sudah di i'rab di sini. Belum, belum. Malah enggak ngerti apa ini. Lari semua malah ini kalau di tahu apa apa belum, paham ya, jadi belum ya. Jama' jamak taksir. Sekarang jamak taksir antum melihat halaman 41. Ini bawah ini. Halaman 41. Nah, ini yang ngambil-ngambil buku malah enggak hadir. Kan bukan tu, ya kasihan yang istiqomah. Hei, mau mubtih ulatani jam utak sir lihat itu di uh, Alenia kedua al maut ulatani tempat yang kedua yaitu di Jamut utak di jamat tak yaitu madallah ala aktharin madallah ala aktharin minis na ini minis na ini Minit naik ni, ini antuk belajar lo kayaknya lo, di apa, di bahasa Arab. Baim bentuk baim. Ha? Minit naik ni, nah. ini juga ini min ada min kok enggak di kasroh, kasroh terakhir aja. Minit itu tandanya bukan kasroh itu tanda jar itu bukankah sarah? Iya. Tanda jar itu tuh di situ ya. Minna ini. Awisna ta ini. Itu bukankah sarah tanda jar-nya? Awitna ta ini ma'ata ghayyura. Ma'ata fi shighati mufradihi. Ma dalala ala sesuatu yang menunjukkan atas ala aktarin atas makna yang banyak aktar banyak aktarin minit na ini awis ini dari satu sampai lebih minit na ini aw aktar yang gimana dua atau eh gini madallah ala aktarin minit na gini lo afan ya Allah yang benar tuh madalla satu yang menunjukkan atas Dua atau Lebih ya, Lebih dari dua gitu loh. Menunjukkan atas Lebih dari dua Ma'ta ghi yurin min si khot Min si khotimufrodihi Dengan Disertai berubahnya Dari si khotimufrodnya Mataku jiru, mataku dengan perubahnya visu koti dalam sehot mufrodnya. Ini antum benar ini sendiri. Yaitu maksudnya sehot tu, sehot tu ya ini. Sehot tu lavatnya lah, sehotnya lavat mufrodnya, asal mufrodnya. Sehot mufrodnya itu asal mufrodnya. Contohnya yang ini roj, ma, roj rijalun asalnya apa rojulun, rojulun. segot mufratnya itu ya rojulun itu ah, segot mufratnya itu ya rojulun itu ya asal katanya. asal katanya bukan asal katanya ya asal ininya bentuknya asal bentuknya asal bentuk segot itu bentuk bentuk sawaun limudza ya. limudzakarin atau limuannatsin baik itu berupa mudzakar atau muannas kalau mudzakar itu rijalun kalau perempuan itu hunudun hunudun asalnya apa hindun menjadi hunudun Asalnya Hindun menjadi Hunudun, tapi ini menunjukkan perempuan. Jamak taksir yang menunjukkan perempuan. Nah, teh. Ya. Jamak man salim sekarang halaman 43. Wah, ini kalau dibaca wah masyaallah banyak. Antum garis bawah ini aja. Al-mawdi'u tsani, al-mawdi'u tsalits, jam'ul muannats. Asalimi as wahwa majama abi Alfin batain mazidata Mazidataini yaitu jama yang ditambahin dengan alif dan tah. Udah selesai. Alif dan tah dari asal mufrontnya. Ahsan asal as ini contohnya di sini. Nahwu ahsanatil hindatu terbiasa awladihinna. Ahsanat telah bagus apa Alhinda siapa Alhinda hindatu yang bagus itu siapa Alhinda hindatu asalnya Hinda itu apa Hindun Hindun itu bisa di jamak taksir bisa di jamak muannas salim Nah kan luar biasa kan? Hindun hunut itu apa jamaknya tak jamaknya jamak taksirnya Hunudun. Apa hmm. nama orang? Nama orang. Di jama' Hindun tuh kayaknya Hindi ya? Hindi. Hindu. Hindi. Hindi. Ha. Hmm. Hindatun, perempuan-perempuan India. Hmm. Hunudun, ya perempuan-perempuan India. ya Hunud. Ah, ulail hunud. Di sini. Lu hunud. Eh. La hunud mushkilah. La hunud orang-orang India itu. Bahasa Arab pusah itu. La Hunudun. Tapi ini biasanya Hindun tuh di ini kan artinya perempuan. Hindun Hindatun. Jamak mana salinya? Kalau jamak, taksirnya apa? Hunudun. Hunud itu juga perempuan jaat. Hunujaat. Jaatil at. ja hunudu. Ya. Nah, di sini Jamauna Salim. Kemudian yang ke halaman yang ke-44 Al-Fi'l Mudhari'. Al-Fi'l Mudhari'. Di situ yang fi'l mudhari' itu apa contohnya? Yadribu. Yadribu. Yadribu. Tapi kalau dibuat kalimat gimana? Yadribu siapa yang Yadribu memukul? Aliun. Aliun. Yadribu Aliun. Ali sedang memukul. Nah, dah aliyun yadribu kan tapi yang dimasukkan di sini adalah yadribu karena fi'il mudhari yang akhirnya di dhammah kan fi'il mudhari yang akhirnya tidak berupa huruf ilat maka dia harus di dhammah kan wallahu a'lam bisawab sekarang nih baru dhammah besok mungkin wawu alif dan nun pertemuan yang akan datang. Nah ini semakin tambah malas sih, nggak ini semakin nggak mudeng dia. Ya Allah, kasian sekali. Gak usah. Gimana? Gak usah. harus dipaksain bangsa biar nanti bisa yang penting. Apa? Cuculang. Cuculang. Ya nggak nanti supaya Ada banyak kerjaan aja. Supaya kerjaannya. Oke oh tuh. Jadi Ketika, kalau ada yang datang lambat besoknya nggak bisa. bisa ya, Insyaallah, Insyaallah. Ya nggak nggak maksain bisa. Ya harus ya. Ya, bisa lah. Oke nanti. Harus Selesaikan buku ya. ini mungkin. Nggak, ini, ini kalau ini bisa diselesaikan, buku ini bisa diselesaikan. Tapi cuman matannya saja. Nggak Nah, matanya saja kayak gini aja. Jadi saya buat. Angkring kes kayak gini Atal tapi antum contoh aja nanti yeah. nanti cari dicatat sendiri. Catat sendiri lah. Iya, lainnya bisa dicatat-catat sendiri. Tapi mudah yang gini <tuk> ya. mudah kayak gini. Ini yang enggak susah. Heeh. <tuk> <tuk> <Tidak tuk> uh -uh. Tapi insyaallah taala kedatangan itu... <tuk> antum Saya pengennya pengennya, nih nanti setelah i'rob karena kita itu juga pengen ngaji kan. Setelah i'rob nih saya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 Yang kanan kiri yang ini masuk ini masalah. <tuk> ya. ya, semoga yang saja yang ini yang ini istiqomah aja lah, Insya Allah. Ayo terus ini ngaji aja, semoga saja nanti ini ada bekasnya ya Taala. Mungkin ada yang ditanyakan, ya kan? Masalah ini. InsyaAllah sudah cukup. Di sana faham ya. Empat ini harus fahamlah, insya Allah. Faham, insya Allah. Pasal. Pak Agus faham, insya, Allah? insya Allah, nah. Ya demikian dapat saya sampaikan, alhamdulillah sekalian. Aku nuqulih ada, ya. bastaufur Allahi wa lakum. Inna huwa rohufur rahim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadulillahina illa anta astafurqatu filayk. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus tak ada خلاص خلاص